Allah Allah Allah ma la na ma u Allah Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <coughs> hamdan katsiran tayyiban kama amar Aşhadu Allāh ilāhīllā Allāh wāḥdahū la sharīkalah. Wa aşhadu anna Muḥammadan abduhu wa rasūluhu la nabiyya ba'dah. Allāhumma salli wasallim wa barik ala sā'idinā wa habibinā wa maulāna Muḥammadin wa ala alīhi wa sahibi ajma'in. Rāḍīna bilallāhi rabb wa bimuḥammadin nabiyya wa bilislāmī dīna. Rabbī shirah Sehat teman-teman semuanya? Uh, terima kasih buat kesempatan yang sangat istimewa ini. Bisa ngumpul lagi dengan anak-anak muda. Uh, Dresan, Yogyakarta. Yang sebagian besarnya masih jomblo visabilillah. Walaupun jomblo tapi tetap di jalan Allah. Karena... Justru ketika masih jomblo dan kita setia di jalan Allah, berarti kita masuk salah satu di antara tujuh golongan syabun nashafi yang ibadatillah, yaitu tujuh golongan orang yang dapat naungan Allah, yaitu golongan kedua pemuda yang tumbuh dalam ketaatan atau ibadah kepada Allah. Soalnya taat ketika masih sendiri itu lebih rumit daripada taat ketika udah berdua kalau sendiri taat gak ada yang dorong-dorong gak ada yang ngebangunin tahajud gak ada yang ngebangunin subuh bahkan kalau kita tidurnya sampai tiga hari juga gak ada yang bangunin. tapi kalau udah berdua gak bisa tidur <terusaha> gak usah dilanjut Ya jadi teman-teman taat ketika sendiri tuh harus banyak yang dijaga, jaga pandangan, jaga fikiran, jaga hati. Kalau udah berdua, pandangan nggak perlu dijaga, malah kalau memandang berpahala. Fikiran nggak perlu dijaga, malah kalau nginget dia terus berpahala. Rasa nggak perlu dijaga, malah makin cinta, makin berpahala. Jadi beda banget status. Orang yang masih sendiri, sama yang udah berdua. Sehingga dikatakan bahwa menikah itu sebagian dari agama. Karena memang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul setelahnya. Tapi tenang, hari ini kita gak akan bahas bab itu. Saya lagi kalem. Trauma. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas satu tema... Kalau dalam bahasa pesantren tuh dikenal dengan istilah asyikoh Billah Tema tentang asyikoh Billah Kalau dalam bahasa yang lebih santai mungkin istilahnya trust kepada Allah subhanahu wataalla. Percaya atau yakin kepada Allah subhanahu wataalla. Tema ini penting banget. Dia termasuk salah satu diantara tema-tema tentang akidah yang kalau dalam bahasa teori itu masuk dalam rububiyah, uluhiyah, asma, sifat Cuman saya tidak membahasnya dari angle istilah-istilah teoritis Tapi lebih kepada keseharian kita Contoh-contoh e, daily yang sering kita alamin Gimana caranya kita ngejalanin hal-hal yang sulit dengan modal asyikahbillah Dengan modal trust sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya kita ngelakuin hal yang orang lain anggap mustahil dilakukan Modalnya cuman percaya sama Allah Gimana caranya kita berani ngambil pilihan hidup Yang rumit, yang sulit, yang gambling Tetapi yang kita pilih itu adalah pilihan yang Allah Ridhoi Sementara orang lain takut mengambil pilihan itu Dengan modal Astiqah Bila percaya kepada Allah Ini adalah modal hidup kita banget teman-teman Kenapa itu? Ini adalah modal hidup kita banget Dan salah satu Cara Allah subhanahu wa e, ta'ala mentarbiyah atau menyiapkan Rasul-rasulnya Sebelum Allah memberikan mereka tugas yang sangat berat Yaitu tugas risalah dan nubuah Tugas berdakwah tugas untuk mengajak orang-orang yang kufur, Bahkan raja-raja yang zalim kepada Allah, Sebelum Allah mengutus mereka, Sebelum Allah uh, memberi mereka amanah dan tugas, Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membekali mereka dengan as-sikoh billah. Allah akan bekali para rasul dan para nabi ini dengan iman percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika nanti mereka mengambil, mengemban sebuah tugas yang berat kayak dakwah menghadapi Firaun, Namrut, Haman dan seterusnya dan seterusnya mereka tidak lagi galau. Ini gimana nanti kalau ini gimana nanti jika dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka sudah asyqa billah, sudah yakin banget kepada janji Allah Subhanahu wa Nah, hari ini kita akan belajar tajdidul iman, memperbaharui iman dengan tema asyqa bila udah percaya aja deh sama Allah subhanahu wa taala teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala <tuh> kita sering ngalamin satu pengalaman dalam hidup di mana kita kadang dimudahin urusan kita karena ada seseorang yang bisa memotong banyak birokrasi Kadang kita ketika misalnya kayak saya nih, karena ada beberapa acara di luar kota, pasti ustad-ustad yang lain yang mungkin lebih terkenal ngalamin lebih dahsyat lagi perlakuannya, kemudahan ketika di bandara misalnya. Jadi pernah beberapa kali karena jadwalnya terlalu padat, akhirnya teman-teman banyak yang mencoba untuk ngebantu. Salah satunya adalah komunitas teman-teman pekerja di bandara yang udah terbentuk itu salah satunya di Bandara Surabaya. Mereka bikin komunitas di antara pekerja bandara itu untuk nge-loin para ulama atau ustadz yang lagi transit ataupun ada acara di Surabaya. Jadi mulai dari pintu pesawat udah dijemput sama mereka. Harusnya kan jemputnya di luar ya. Ini jemput sama panitia ke pintu pesawat. Udah gitu keluar dari situ, bagasinya, baggage tag-nya langsung diambil oleh panitia. Jadi panitia langsung nyewa kayak porter gitu ngambil ngambilin bagasi, Ustadznya langsung masuk ke mobil. Ustadznya langsung masuk ke mobil. Udah gitu nanti di dalam mobil ee uh, udah disediakan misalnya lo kalau misalnya ustadznya butuh apa apa langsung kontak dengan panitia misalnya mau makan di mana mau transit di mana dulu atau mau ke kamar dulu istirahat mandi siap siap terus mobilnya jalan dikawal sama forader dikawal sama patwal jalan lampu merah karena pakai e, petugas e, mungkin dia e, ada perlakuan khusus atau gimana ada aturan lewat, lewat lewat lewat macet lewat sampai ke venue atau ke hotel lebih cepat dari biasanya. Gitu juga nanti pas beres. Kadang-kadang dalam satu hari ada dua kota, jadi harus terbang langsung. Kayak misalnya kemarin dari Pekanbaru, e, Batam, Batam, Dumai, Dumai, terus terbang lagi ke Jakarta misalnya. Itu udah, disedi udah disediain sama teman-teman for foreradar dari venue ke bandara. Terus kalau agak telat teladikit nggak apa-apa karena udah dicek in duluan di bandara. Di bandara bagasi masuk, ustadznya masukin ke Kayak bisnis launch gitu Terus masuk ke pesawat, udah disediain tempat duduk Yang hot seat misalnya Semua kemudahan ini Karena apa? Karena ditolong oleh teman-teman Ditolong oleh murid-murid, ditolong oleh manusia Jadi saya akhirnya kadang-kadang Ngerasa gini teman-teman Dalam dunia nih Dalam urusan hidup kita Ditolong oleh teman aja Ditolong oleh manusia aja Urusan kita bisa jadi begitu mudah Gimana kalau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? itu yang nolongin teman loh, manusia bukan pencipta, bukan penguasa bukan pemilik, bukan pemelihara cuman manusia biasa yang kebenaran kalau darullah dia punya akses dalam pekerjaannya mungkin dia seorang aparat mungkin dia emang pekerja bandara mungkin dia emang pilot, mungkin dia adalah pramugari segala macam cuman manusia aja nolongin kita hidup kita tuh jadi mudah banget gimana kalau Allah yang nolongin kita dan pastinya pertolongan dari manusia ini Allah juga dibalik semua itu kehendak Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk akhirnya eh, nawarin, eh, support, nawarin jasanya. Allah yang menggerakkan hatinya untuk mencintai guru-gurunya. Akhirnya dimudahin, dimudahin, dimudahin. Semua ini dibalik segala sesuatu kebaikan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman buat saya. Alami aji dekayatiman faawwah wa fahada wa wajadaka ailan dalam kasus paling kecil sampai kasus paling besar kayak gitu. Alam yajidaka yatiman bukankah kamu tuh sendiri turun dari pesawat bingung mau kemana ya Bu mau ke sendiri tuh enggak ada teman. Akhirnya alam yajidaka yatiman fa fa'a Allah berikan kamu teman-teman dijemput sama LO dijemput sama orang bandara wajadakaulan bingung ini mau kemana ya terus nanti jalannya lewat jalan mana ya nanti kalau macet gimana fahada Allah kasih jalan wajadakailan fakna kamu dalam keadaan kekurangan mau tinggal di mana mau nginep di mana mau makan apa akhirnya Allah swt nggak sih kecukupan ini semua bukti kalau Allah berkehendak nolongin kita Hidup kita tuh bakalan sangat-sangat mudah teman-teman. Jadi kalau kita percaya misalnya Ustadz, saya pernah diundang ke sebuah daerah yang agak terpencil. Terus saya bilang maaf jadwal saya agak padat. Jadi kalau misalnya tempatnya berjauhan, khawatir kasihan dengan teman-teman yang udah nunggu di acara berikutnya. Sementara flight yang terbang ke wilayah itu seminggu cuma mungkin sekali apa dua kali gitu. Sementara jadwal saya gak cocok dengan jadwal flightnya, jadwal penerbangan Akhirnya salah salah seorang uh, kepala daerah di wilayah itu bilang Ustaz tenang aja gak apa-apa nanti saya sediakan pesawat pribadi Jet pribadi nanti begitu Ustaz landing di bandara yang besar Langsung dijemput sama teman-teman masuk ke jet pribadi beliau Terbang ke wilayah itu tanpa harus mengikuti jadwal uh, pesawat domestik Nanti kalau udah beres langsung diantren lagi Ustaz. sehingga Ustad sama sekali nggak perlu khawatir akan telat di acara berikutnya, Insya Allah aman Ustaz. Saya karena tahu beliau seorang penguasa di situ dan banyak orang yang bilang emang dia punya pesawat pribadi, terus kan percaya kan? Ya udah deh, karena saya percaya saya ambil jadwal ini. Tapi saya nggak bisa lama-lama ya, nggak apa-apa Ustaz sebentar juga nggak apa-apa, nyapa aja teman-teman anak muda. Ya udah saya ambil. Kenapa saya mengambil sebuah jadwal di tempat yang terpencil dengan schedule yang sebetulnya gak cocok karena saya percaya kepada yang mengundang, percaya kepada yang memfasilitasi apakah kita punya rasa percaya yang sama kepada yang memfasilitasi hidup kita di dunia sehingga kita mengambil pilihan-pilihan yang menurut kita agak sulit tapi menurut Allah itulah yang terbaik kan banyak pilihan dalam hidup kita yang berat ya pacaran atau halalin Bener enggak sih itu? Berat banget antara kita putusin bukan pacaran, putusin atau halalin. Itu kan berat. Menghalalkan butuh waktu. Butuh meyakinkan orang tuanya. Kadang-kadang udah bertahun-tahun enggak yakin-yakin nih orang tuanya nih. Jadi artinya kalau enggak bisa menghalalkan berarti memutus itu juga nanti kalau saya putusin diambil orang, kesalip sama teman gimana nih? Ditikung yang lain udah pada nunggu nih Kapan kita putus, kapan kita putus, begitu putus Langsung diambil sama teman gimana Ini soal trust kepada Allah subhanahu wa ta'ala Percaya gak sih gara-gara kita meninggalkan satu larangan Allah Kita gak mau pacaran Kita cuma punya pilihan antara putusin Supaya kita tidak bertambah dosa Atau halalin supaya nambah pahala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membantu kita Ini adalah akidah challenge teman-teman jadi, bu jadi bukan jadi keke challenge ya. Kalau keke challenge kan keluar dari mobil, keluar dari becak, keluar dari angkot misalnya, terus joget ditinggal angkot, tasnya kebawa. Laptop di dalam tas dan di dalam laptop itu banyak kenangan masa lalu. Ah. Ternyata dalam Islam juga ada akidah challenge. Akidah challenge itu apa? Ketika Allah menghadapkan kepada kita dua pilihan yang menurut kita sulit sekali untuk dipilih apa yang membuat kita berani memilih apa yang membuat kita yakin apa yang membuat kita mantap trust kepada Allah inilah yang kita tajdid teman-teman inilah yang kita perbaharui belajar tentang yakin kepada Allah bukan belajar teori rububiyah kalau teori rububiyahnya dipelajari untuk menjadi seorang ulama tapi untuk orang awam belajar yakin bukan belajar teorinya bagaimana yakin gak tahu teorinya banyak orang yang teorinya pas-pasan tapi yakinnya luar biasa siapa dia? salah satunya Bilal dirubah Bilal tahu tentang akidah itu cuma satu kata ahadun ahad kalau kita kan tahu banyak istilah ya termasuk ayat-ayatnya kita hafal surat al-ikhlas itu paling ikhlas lah ya dan kenapa saya bilang surat al-ikhlas itu paling ikhlas kayaknya gak ada orang yang riak gara-gara surat al-ikhlas gak ada kan ya Eh, gue udah hafal lo surat apa? al-ikhlas mana ada yang ria al-ikhlas kalau al-baqarah mungkin ria ya karena panjang surat-surat yang sulit kayak misalnya surat adhariah surat apa yang susah misalnya tapi kalau al-ikhlas insyaallah ikhlas banget lah gak perlu hari, ria dan sering jadi surat kayak surat pelampiasan gitu mentok tadinya udah agak-agak ria gitu baru hafal surat mariam misalnya atau surat al-baqarah sholat di kos-kosan langsung praktek kan, biar tahu teman-teman kalau kita udah nambah hafalan wabashirilladhina amanu wa amilus sholihat udah gitu mentok wa amilus sholihat, perasaan tadi lancar <tik> karena sholat itu bisa jadi salah satu ukuran lancar atau tidak lancar haf hafalan tanya tanyakan teman-teman penghafal deh, jangan sama saya kata teman-teman penghafal cara nguji hafalan itu pertama coba baca Quran, eh, coba ngulang hafalan sambil megang Quran tapi ditutup kalau udah bisa kayak gitu coba al-Qurannya dijauhin, karena ada efek psikisnya. kalau jauh al-Quran rasanya kayak gak pede gitu kan kalau lancar, coba sekarang sholat biasanya lancar di luar sholat belum tentu lancar di dalam sholat apalagi di belakang ada mah <laughs> nah, itu lebih gak lancar lagi tuh karena kita kayak menggubu-gubu gitu pengen pamer ah saya hafiz loh sih wabashirilladhina amanu wa amilus shalihat mentok lama kul huwa Allah standar kan? pernah gak sih kayak gitu? saya pernah jadi al ikhlas itu kayak yang gak ada lagi yang lain yang paling udah al ikhlas daripada nyasar wa amilus shalihat bingung watawasubit nyasar ke surat al-asar jadi kita tuh hafal al ikhlas, hafal al-muluk, hafal al-rahman hafal surat-surat tentang kebesaran Allah ayat kursi, bahkan bukan cuma ayat kursi satu lembar setengah dari ayat kursi Allah waliul ladhin amanu awkalladhin maru ala qaryatin tentang Ibrahim, wa'idkola Ibrahim hafal semua tuh ayat-ayat tentang kebesaran Allah tapi kok masih ragu ketika Allah kasih pilihan hidup antara kerjaan yang riba yang mungkin gak halal yang syubahat, yang banyak hal-hal e, yang gak baik, dengan pilihan lain, tapi belum jelas ini kan galau berat nih, apa yang membuat kita berani, ninggalin kerjaan yang udah buat kita mapan, kerjaan yang kita itu situ udah karirnya udah bagus penghasilannya kita udah gede tabungan kita udah banyak, akhirnya kita tinggalkan, karena ada satu kata aja, syubahat haram itu dong bikin kita astagfirullahalazim berarti saya gak mau lagi deh walaupun kita yakin banget setiap bulan dapat gaji, dapat bonus dan kita juga udah dapat kontrak di situ untuk sekian tahun, nanti kalau kita pensiun juga dapat apa e, tunjangan, kayak gitu-gitu kita tinggalkan mengambil satu alternatif kerjaan lain yang belum jelas hasilnya dagang misalnya, bisnis misalnya atau freelance misalnya atau jadi outsourcing di tempat yang lain misalnya, atau apapun lah yang belum jelas apa yang membuat kita berani mengambil pilihan yang berat itu padahal ada orang yang hafalan al qurannya nya sudah banyak, tapi masih galau memilih pekerjaan ini ada banyak orang yang hafalannya sudah bagus tapi untuk maafin orang lain itu susah padahal Allah bilang kalau kamu memaafkan saudaramu ala maukah kamu jika Allah mengampuni semua dosa-dosa mu jadi kalau kita maafin teman kita, Allah bakalan maafin semua dosa-dosa kita. Kenapa susah maafin orang lain? Mungkin kita gak yakin-yakin amat bahwa memaafkan itu untung. Bahwa memaafkan itu keren banget. Bahwa memaafkan itu di-like banget sama Allah. Bahwa memaafkan itu bakalan dapat banyak sekali kebaikan dari Allah. Kita gak benar-benar yakin walaupun lisan kita bilang benar. Benar sih. Kalau kita maafin orang Allah akan ngampunin dosa kita. Tapi... Kata tapi inilah yang menandakan bahwa kita belum jujur mengatakan benar Kita baca Al-Quran Selalu kita tutup dengan kalimat apa? Sadaqallahul Azim Itu kalimat tasdid Kalimat pembenaran Bukan kalimat penutup Karena setelah baca Sadaqallahul Azim masih boleh ngaji enggak? Eh lo kok baca lagi kan tadi sudah Sadaqallah Emang enggak boleh? Bahkan kita boleh bilang Sadaqallahul Azim setiap ayat Alif lam mim Allahu a'lam kan karena ayatnya ayat yang tidak bisa ditafsirkan Yaudah Allah yang lebih tahu. Dzalikal kitabula raiba fi hudallil muttaqin yang dengar sura kallah sura Al-lazina yu'minuna bil-gaybi Wa yuqimuna Salata wa mimma razaqanahum Yunfiqun Salakallah, salakallah Boleh gak ngomong kayak gitu? Boleh Karena itu bagian dari tajawub Terhadap Al-Quran Itu etika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran Kita mentajawub, merespon Kita bisa merespon Dengan cara komen, komennya apa Jadi ada orang yang posting lagi baca Al-Quran Dalam analogi sosmed Dia lagi tilawah dia baca kulhu allahu ahad kita komen sorak kita respon like kita uh, repost masya Allah ya Allah luar biasa ya, Allah maha kuasa Allah segala macam kita ngerespon itu namanya tajawub dari kata jawab menjawab merespon atau aktif mendengarkan Al Quran termasuk kita bilang Soraqallah, soraqallah, soraqallah. Boleh. Jadi kalau ada orang yang dengerin kita tilawah terus dia bilang soraqallah, dia bukan lagi nyindir supaya kita cepat-cepat selesai. Kita baru baca Alif Lam Mim, soraqallah. Lo enggak senang dengar bacaan gua? <laughs> Jangan baper dulu. Karena dia lagi tajaw tajawub. Dia lagi nge-respon ayat yang dia dengar. Nah, kadang ada orang yang kita yang mengatakan soraqallahul azim atau bahkan ditambah soraqallahul aliyul azim. Luar biasa kan kalimatnya? Tapi begitu ayatnya selesai dibaca Dia lupa dan bahkan Dia tidak mampu mengamalkan ayat itu Dalam hidupnya Contoh Ya ayyuhal ladhina amanu La yaskharu kaumum Min kaum Asa Ayyakunu khairan Minhum sudah Allah, Kita ngomongnya sudah Azim. Tapi begitu kita enggak suka sama seseorang, kita enggak tahan untuk tidak membicarakan dia. Ejtani bukasyram minazan. Jauhilah prasangka. Sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Tapi begitu kita enggak serak sama seseorang, kayaknya enggak rela gitu untuk berbaik sangka kepada dia. Kenapa? Bukankah kita bilang sudah Azim, Maha benar Allah jadi kalau Allah bilang jauhi prasangka berarti benar harus jauhi prasangka kenapa kita masih menganggap enggak kok uh, prasangka saya enggak salah prasangka saya wajar, prasangka saya make sense banget uh, sangat uh, masuk akal ini artinya kita enggak benar-benar sadakallahul azim walaupun kita orang yang punya sakofah wawasan tentang akidah jadi orang yang lulus dalam akidah challenge itu bukan orang yang hanya tahu teorinya bukan orang yang hanya tahu uh, wawasannya tapi orang yang benar-benar mencoba untuk melatih teori dan wawasan yang sederhana itu menjadi iman. Dan iman at-taqwa ha-huna, kata Nabi, tempatnya di sini. Ukurannya tuh di dalam hati kita. Kita yakin belief trust enggak sih sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih pilihan, di situlah ujian kita. Makanya orang kayak Bilal yang dia tahu tentang akidah cuma ahadun ahad. Ketika dia sholat ketahuan sama Umayyah bin Khalaf, Qadarullah, kemudian dia disiksa, malah ketika dia disiksa itu kayak live streaming kalau di zaman kita tuh. Live streaming di Youtube, live streaming di Instagram, semua orang pada nge-view. Viewernya tuh banyak banget, sekota Mekah viewernya. Kenapa? Karena yang lagi live streaming itu Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh selebgram Mekah. Sehingga Umayyah berkhalaf lagi live pada viewer gitu kan banyak. Terus ada yang komen sambil nge-view dia komen. Dia komen gini, kasihan ya gitu. Terus yang lain nanya, siapa yang kasihan? Umayyah atau Bilal? Yang lain jawab, Umayyah, bukan Bilal. Pertanyaannya, kenapa orang yang nge-view live streaming Bilal disiksa itu malah kasihannya kepada Umayyah, bukan kepada Bilal? Kenapa? Karena ternyata yang terlihat kepayahan bukan Bilal, tapi Umayyah. Bilal yang disiksa, tapi yang kelelahan, yang kepayahan, yang keringatnya itu udah apa segede-gede apa gitu ya itu Umayyah bukan Bilal. Yang terlihat hampir mengaluh, bendan berputus asa adalah Umayyah bukan Bilal. Bilal malah tangguh. Sebelumnya Bilal tidak dikenal sebagai seorang laki-laki yang tangguh, hanya budak biasa. Tapi tiba-tiba dia menjadi seorang laki-laki yang kata orang Kurais lebih tangguh daripada gunung Uhud. Kenapa? Ahadun ahad. Itulah yang menguatkan Bilal Kata Ahadun Ahad Ini artinya teman-teman Bukan wawasan Yang paling utama Walaupun itu penting Tapi yang paling utama Berapa banyak dari wawasan akidah ini Yang benar-benar bisa bikin iman kita bertambah Tajdidul iman Memperbaharui iman Harusnya setiap kali kita ngaji Kita bukan cuma nambah wawasan Untuk bahan perdebatan tapi setiap kali kita ngaji keluar dari sini makin yakin, makin mantep, makin istiqomah, makin uh, berani mengambil resiko-resiko di jalan Allah Swt. Berarti pengajian kita ini benar-benar salah satu charging iman, tajdidul iman, memperbaharui iman.